Terima kasih sudah hadir ya mas ya Oke、okay. Satu lagu tadi sudah spesial buat kalian semuanya Sekarang lagu terbaru dari Monata Spesial buat Argoba Aregobo Monata Fuji Berpati Ada lagu egois disini See you.